suaranya mana bro terima kasih dan matur sun cak protein dan artis dangdutnya Indonesia bintang tamu yang kedua ada deviana safara bersama rcb dan azahara Az rcb Bersatu, check semuanya. Hey! Oke. Okay. I'm <laughs> sorry.